Alaih rohman rohim. Satu, dua, tiga. Waduh, waduh, kampanye jadi berantakan, gawat. Ayo dong, kita beresin. Ayo, ayo. Waduh, gawat. Waduh, waduh. Siapa is die weer het Loh, kok manangu, hmm, kan het nu weer zo druk Kijk, er is iemand Wat is er de hand? Wat is er aan Wat is er aan de hand? Wat is er aan Wat is is de is de perempuan misterius. <tuh> Wah, Rara lupa. Kalau dari sini kan nyebrang jalan. Hmm. Mudah-mudahan jalannya sepi. Aduh, ya Allah. Rara enggak berani nyebrang sendirian. Gimana ya? Halo, Dek. Kau mau nyebrang? Hmm. Yuk, kita barengan aja. Hmm. Ya, aman. Nah, pegang aku ya. Ya, ya, ya kak. Hmm. Alhamdulillah. Makasih ya, kak. Alhamdulillah, udah sampai rumah. Terima kasih banyak ya. Udah bawain belanjaan Uma sampai ke rumah. <laughs> Iya, sama-sama tante Aku juga senang bisa bantu Panggil aja Uma ya Oh iya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Loh Loh? Tuh, ini kan yang tadi Eh iya Assalamualaikum semuanya Kenalin, aku Syifa Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Shifa. Makasih ya Udah, bantuin Rara nyebrang Halo Shifa, aku Nusa Halo Nusa <guluh> Ini Abdul <guluh> Hai Abdul Eh, per iya perempuan Nusa Eh, maksudnya Shifa <guluh> Kayaknya pernah lihat bola itu deh hmm. <guluh> Eh Iya, tadi itu gak sengaja nendangnya kekencengan hmm. <guluh> Iya, bener Bolanya gak sengaja ngenain tong sampah hmm? Nah, pas kita mau bersin sampahnya udah keburu kamu beresin. Maaf ya. Jangan marah ya Syifa. Hmm. Waduh. Emangnya aku galak ya? Ayo, kasih Syifa marah tuh. <laughs> Udah pada kenal ya Jadi kalian udah tahu Kalau Siva ini tetangga baru kita Oh, oh. Tetangga baru Nah Siva kan tamu kita umah Kata mm -hmm. pak ustad Dalam hadis riwayat Tirmidzi Sahabat yang paling baik Di sisi Allah adalah Yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya <laughs> Dan tetangga yang paling baik Di sisi Allah Adalah Yang paling baik sikapnya Terhadap tetangganya loh <laughs> wah kak Shifa juga hafal hadis ya <laughs> iya dong alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti adab bertetangga <laughs> oh iya Shifa ini jangan lupa sampaikan ini untuk Mama ya tadi Uma masak sayur sup wah terima kasih Uma <laughs> jadi ngerepotin ini juga untuk Abdul Hah? dibawa pulang ya Abdul ya terima kasih Uma <laughs> Iya, sama-sama. Kalau gitu, Chiva pamit dulu ya. Oh, soalnya sebentar lagi truk yang bawa barang pindahan mau sampai. Oh, iya iya. Kalau gitu, kita bantuin Chiva beres-beres yuk. Boleh kan, Uma Iya, ya, boleh saya. Saya serius mau bantu sih. Yes. Yuk, permisi ya, Uma Assalamualaikum. Assalamualaikum Saya mama. Waalaikumsalam. Rumah kamu jauh enggak? Enggak kok, di situ. Oh, di situ. Chiva, Kak Chiva. Nanti Rara mau main kesana kan? Boleh Rara? <tuh> <tuh>